Assalamualaikum Saudarluun Berita Pagi di hari ini Sabtu 18 Agustus 2018 dibacakan Ardian Syah KPK temukan bukti baru terkait kasus suap Irwandi Yusuf 2411 napi di Aceh dapat remisi di 19 di langsung bebas Peringatan HUT ke-73 RI di Lapangan Blang Padang berlangsung khidmat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 Diatlon, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan bukti baru dalam kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh atau DOKA 2018 yang menyeret Irwandi Yusuf, Ahmadi, Hendri Yuzal, dan T. Saiful Bahri sebagai tersangka. Bukti-bukti baru itu menurut KPK mengarah pada dugaan kasus suap lain dalam pengalokasian DOKA Aceh juru bicara KPK Febri Dian Syah mengatakan selain menelusuri sejumlah bukti-bukti baru dalam kasus rasuah tersebut, KPK juga mendalami sejumlah pihak di sekitar Irwandi yang juga menjadi perhatian KPK dalam mendalami kasus dugaan penyelewengan dana OTSUS itu. Dalam pemeriksaan saksi, sejak Senin hingga Kamis lalu KPK juga menggeledah salah satu rumah saksi dan satu kantor perusahaan konstruksi yang beralamat di Banda Aceh Rabu lalu namun febrita membeberkan rumah siapa perusahaan apa dan beralamat di mana dari penggeledahan tersebut penyidik KPK menyita barang bukti berupa barang elektronik seperti handphone DVD player dokumen penting lainnya bukti-bukti ini memperkuat penanganan perkara yang sedang berjalan sejauh ini KPK telah memeriksa sekitar 60 saksi di Aceh terkait dugaan kasus suap Doka yang melibatkan Irwan di Yusuf Ke-60 saksi itu diperiksa secara maraton di Ditreskrim di Suspolda Aceh sejak Senin hingga Kamis lalu. Sejumlah pejabat yang diperiksa sebagai saksi mulai dari PLT Gubernur Aceh hingga Kepala Dinas. Darulun sebanyak 2.411 napi penghuni lembaga permasyarakatan, rumah tahanan dan cabang rutan se-aceh mendapat remisi umum pengurangan masa hukuman 1 hingga 6 bulan. Bahkan 19 diantaranya bebas karena sisa ponis mereka telah berakhir ketika dikurangi masa hukuman tersebut. Remisi ini dalam rangka memperingati HUD ke 73 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kepalakan Wilke Menkumham Aceh Agus Toyib mengatakan, yang diusulkan ke Direktur Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham RI untuk mendapat remisi umum ini 3.418 orang, termasuk sebagian kecil wanita dan anak-anak. Namun yang disetujui mendapat remisi pada hud ke-73 tahun kemerdekaan Indonesia sebanyak 2.411 napi. Sisanya bukan tidak dikabulkan namun usulan itu sedang dalam proses verifikasi di pusat dan nantinya juga akan turun SK remisi mereka. Agus mengatakan diantara penerima remisi itu termasuk napi kasus korupsi dan narkoba. Namun mereka tidak cukup hanya berkelakuan baik dan menjalani minimal 6 bulan hukuman sebagai napi umum. Melainkan napi, kedua perkara ini harus juga membayar denda dan telah menyatakan bersedia menjadi justice kolaborator. Selain itu, untuk napi, perkara korupsi juga telah harus membayar uang pengganti sesuai putusan berkekuatan hukum tetap. Sudah lont peringatan hari ulang tahun ke-73 tahun Republik Indonesia yang diadakan di lapangan Belang Padang, Banda Aceh, Jumat kemarin berlangsung hitmat. Bendera Merah Putih sukses dikibarkan oleh pasukan Pas Kibra. Upacara kemerdekaan diawali dengan atraksi drum dari Taruna dan Taruni Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran BP2IP Malahayati Aceh Besar. Aksi mereka berhasil menyedot perhatian masyarakat yang menonton. Setelah itu dilanjutkan dengan upacara bendera yang dipimpin PLT Gubernur Aceh Insinyur Nova Irian MT selaku inspektur upacara. Sedangkan komandan upacara adalah AKBP Sukamat SH SIKMH yang juga selaku Kasubdit Regiden Dit Lantas Polda Aceh. Sementara Ketua DPR Aceh ditunjuk sebagai pembaca naskah proklamasi. Sesusai upacara PLT Gubernur Aceh Novaerian Syah menyampaikan rasa gembira atas peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ia mengatakan makna yang bisa dipetik dari peringatan kemerdekaan ini adalah bagaimana merajut kesatuan dan persatuan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah dilun personil Reserse Kriminal Khusus Dit Reskrimsus Polda Aceh dan Satreskrim Polres Sabang berhasil membeku Ansyari Nurdin, anggota KPK Gadungan yang sempat beraksi di Sabang beberapa waktu lalu. Ia dibeku oleh aparat kepolisian di guest hotel di Jalan Gajah Mada, Yogyakarta, Rabu lalu. Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Misbahul Munawar menjelaskan pada Rabu 15 Agustus 2018, Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, penyidik di Reskrim Polda Aceh tiba di Yogyakarta dan berhasil mengamankan pelaku di guest hotel Jalan Gajah Mada, Yogyakarta. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dilakukan pengembangan ke rumah pelaku untuk mencari barang bukti yang digunakan. Menurut Misbah, pelaku adalah warga bandar Aceh yang kini bekerja sebagai karyawan swasta di Yogyakarta. Ia pernah beraksi di Sabang, mengaku sebagai anggota KPK dan mengirim pesan kepada salah satu pejabat BPKS Sabang, Reza Pahlevi, yang menjabat sebagai Kasubdit Perencanaan. Hasil pemeriksaan sementara pelaku adalah anggota LSM KPK wilayah Yogyakarta. Namun dalam aksinya ia menggunakan identitas dan mengaku sebagai tim lidik KPK. Saat ini pelaku masih dititipkan di Mapolda, Yogyakarta. Ia akan dibawa pulang ke Aceh untuk pemeriksaan selanjutnya. Darlun Aparat Desa Tepinjo, Kecamatan Nibung, Aceh Utara, kamis kemarin mengundurkan diri secara serentak. Mereka juga secara bersamaan menyerahkan surat pengunduran diri yang disertai materai ke kantor camat Nibung yang diterima kasih pemerintahan Iskandar. Pengunduran ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Gesi, Tepinjo, Muzakir karena dinilai tidak transparan dalam merealisasikan APBG tahap 1 yang telah dicairkan. Data yang dihimpun perangkat Desa Tepinjuk Kecamatan Nibung yang mengundurkan diri adalah 6 dari 7 petuhaput desa setempat termasuk ketua. Satu anggota petuhaput yang sebelumnya menyatakan akan mengundurkan diri tapi tak bisa hadir ke kantor camat. Ikut juga mundur 2 kepala urusan pembangunan dan umum 2 kepala dusun serta bendahara desa. Ketua Petuhaput Desa Tepinjuk Abdul Munir mengatakan total 11 orang mengundurkan diri serentak dan menyerahkan surat ke kantor camat. Dengan mundurnya 11 perangkat gampung, maka yang masih aktif di pemerintahan desa Tepinjuk tersebut hanyalah Gesi dan imam desa. Abdul Munir mengatakan mereka kompak mundur serentak karena protes persoalan dana desa dan gaya kepemimpinan Gesi. Pasalnya penyusunan RAPBG 2018 tidak melibatkan aparat desa lainnya. Terlebih lagi, Gesi Muzakir juga pindah tempat tinggal ke kecamatan lain sehingga seperti tidak peduli dengan kondisi desa Tepinjuk. Darlun Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau Yara menilai rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Kabupaten Kota melanggar kode etik dan asas penyelenggaraan pemilu. Yara juga menenggarai terjadinya diskriminasi antara peserta baru dan para petahana dalam seleksi yang dilakukan tersebut. Ketua Yara Safarudin SH mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari banyak peserta seleksi Panwasli Kabupaten Kota di Aceh. Dari beragam informasi yang diterima dan bukti yang ada, Yara menilai bahwa proses seleksi panwaslih yang dilakukan melanggar kode etik dan asas penyelenggaraan pemilu. Sapa merinci beberapa diskriminasi diantaranya peserta baru dan peserta lama yang mereka dapati. Diantaranya pembedaan hari atau tidak bersamaan jadwal ujian antara peserta baru dan lama. Selain itu peserta lama tidak membuat makalah personal dan peserta baru diwajibkan menyusun makalah personal. Temuan lainnya peserta baru diwawancarai oleh tim pansel sedangkan peserta petahana tidak dilakukan. Perlakuan ini dinilai Safaruddin diskriminatif dan tidak transparan sehingga tidak diketahui tolak ukur bagi panitia seleksi dalam menetapkan perangkingan peserta seleksi. Tindakan ini dinilai Yara tidak berdasarkan kode etik dan tidak melaksanakan prinsip jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 9 DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais sekian berita pagi edisi Sabtu 18 Agustus 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.seramdiakan.com follow juga Instagram dan Twitter kami @seramdiakan. Galun Wassalam.